Assalamualaikum sederhana. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 12 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah Angin kencang masih terjadi. BPBD ingatkan warga. Angin kencang terbangkan atap kantor PWI AC. KPK akan periksa 4 saksi yang dicekal ke luar negeri, termasuk Stevi Buresi. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum oleh tim newsroom Seram BFN.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 Hal terkait hembusan angin kencang yang melanda kawasan dataran tinggi Gayo dalam beberapa hari terakhir, sehingga warga diminta menghindari berteduh di bawah pohon atau membakar sampah saat angin kencang. Kepala Pelaksana BPBDAC Tengah Tamrin Elasri menghimbau masyarakat agar berhati-hati ketika melakukan aktivitas termasuk saat menggunakan kendaraan. Jika terjadi angin kencang, paling rawan berhenti di bawah pohon dan untuk sementara hindari berada di bawah pohon. Ditambahkannya kondisi cuaca sejak tiga hari terakhir ini untuk beberapa waktu ke depan diperkirakan masih dilanda angin kencang dan berpotensi hujan. Hal tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari BMKG soal kondisi cuaca terkini. Tambrin Elasri juga menghimbau masyarakat agar tidak membakar lahan sembarangan lantaran potensi angin kencang masih bisa terjadi. Sudah lun cuaca buruk berupa hujan dan angin kencang yang terjadi beberapa hari terakhir ikut menerbangkan atap seng gedung Persatuan Wartawan Indonesia Aceh di kawasan Simpang 5 Banda Aceh. Kesaksian beberapa wartawan menyebutkan atap seng bagian depan sisi timur terbongkar diperkirakan lebih 10 keping. Musibah ini terjadi ketika angin kencang pada selasa maghrib sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Laporan dari Ibu Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Aceh yang melaksanakan pertemuan di Aula Lantai 2 Gedung PWI Aceh menyebutkan cahaya dari atas akibat terbongkarnya atap sudah mulai menembus bagian plafon Sudah Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini masih berada di Aceh melakukan pemeriksaan sejumlah dinas untuk kelengkapan bukti dalam kasus dugaan suap dan otonomi khusus Aceh atau DOKA 2018. KPK menggeledah dua kantor kedinasan di Aceh, yakni Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Kesehatan Aceh. Di Dinas Pendidikan Aceh, KPK menyegil ruang Kepala Dinas Syaridin. Sedangkan di Dinas Kesehatan, KPK menemukan dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen proyek dengan nilai Rp1,15 triliun. bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan KPK masih terus mengumpulkan bukti-bukti dalam kasus dugaan suap doka 2018 yang telah menyeret Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Febri Diansyah juga mengatakan KPK akan memanggil dan memeriksa empat saksi yang sebelumnya dicekal keluar negeri. Mereka yang dicekal KPK adalah Nizar Lee, Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Aceh, Rizal Aswandi yang pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Feni Stevi Burasi, EU Aceh Marathon Internasional 2018, perempuan yang diisukan punya hubungan khusus dengan Irwandi Yusuf, dan teku Fadlilatul Amri Jika mengacu pada keterangan Febri bahwa sebagian saksi yang dicekal ke luar negeri akan diperiksa berarti salah satu diantaranya adalah Stevi Burasi Sudarlun selain menggeledah dinas pendidikan Aceh KPK juga menggeledah ruangan di dinas kesehatan Aceh yang beralamat di Jalan Tengku Syekh Muda Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh hari ini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 Dok Aceh. Ia juga mengatakan penyidik KPK menemukan dokumen-dokumen proyek di Dinas Kesehatan Aceh yang total anggarannya mencapai 1,15 triliun rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Sudarlun Puskesmas Tiro PD Rabu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Lalap Si Jago Merah. Belum diketahui penyebab sarana kesehatan yang terletak di pinggir jalan menuju pintu satu tiro tersebut. Badan penanggulangan bencana daerah Pidi mengerahkan tiga armada pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Kepala BPBD Pidi Apliadi mengatakan proses pemadaman berlangsung dan tidak ada korban jiwa. Ia menambahkan hasil laporan petugas pemadam ternyata bukan puskesmas yang terbakar, melainkan bangunan di dekat puskesmas tersebut.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 Kapol Respidi AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar mengatakan penangkapan dua pengedar sabu dipimpin kasat narkoba Pol Respidi AKP Raja Aminuddin Harahap yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Polisi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan yang menemukan enam paket sabu yang disimpan di dompet milik RA yang diletakkan di dalam kamar tidur. Pada hari yang sama di lokasi berbeda di Desa Palu, Jerela, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, polisi juga menangkap Haji. Polisi berhasil mengamankan satu paket sabu yang disimpan pelaku di saku celana miliknya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Pemais, berita pagi edisi Kamis 12 Juli 2018.